Saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perbankan syariah, Adi Warman Karim. Pak Adi, apa komentar Anda? Sebelum ada peraturan baru itu keluar, syariah itu memberikan untuk kendaraan bermotor itu pada DP 15%, Mas. Sebelum ada aturan baru aja, syariah itu sudah mengatur dirinya sendiri dengan DP minimum 15%. Statistik menunjukkan dengan DP 15% itu ternyata yang kredit macet di syariah itu di bawah 1%, Mas. Oleh karena itu ketika pada saat yang sama konvensi bahwa itu main 5%, bahkan ada yang lebih kecil dari 5% DP-nya. Nah syariah pada saat itu nggak ikut-ikutan. Syariah udah mengatur dirinya sendiri, dia udah ngatur 2-15%. Nah sehingga ketika muncul peraturan minimal 20%, akibatnya adalah orang-orang yang konvensional itu kesulitan karena pasarnya biasanya mainnya di diantar 5%. Sehingga banyak orang berubah ...yang multi finance ini berubah untuk ke syariah... ...supaya mereka bisa dp-nya tidak diatur. gitu, Sehingga kekhawatiran sepertinya bahwa bank syariah itu... ...akan menimbulkan resiko seperti konvensional dulu... ...saya rasa kurang beralasan. Dan karena itu kita mendukung apa-apa yang akan dilakukan oleh BI maupun LK... ...untuk menentukan minimum dari down payment. Tapi kita harapkan pengaturan minimum down payment itu pada angka 15% aja. Itu sebagaimana secara statistik sampai saat ini, Syariah mainnya kan akalannya memang 15%. Jangan di angka 20%, kalau di angka 20% menyulitkan untuk industri, baik industri multi finance, industri termasuk industri kendaraan bermotornya. Sedangkan untuk KPR, Syariah itu biasanya mainnya di angka 20%. Khusus untuk rumah-rumah dengan nilai di atas 3 miliar, biasanya Syariah menetapkan DP minimal 25%. Kalau dia naikin lagi di 30, itu jadi repot. Karena akibatnya para pengembang yang sudah membuat rumah sekian banyak, bisa jadi idle malah, kan? Jadi kita belum dalam posisi ingin mengusulkan angka tertentu. Tapi kita bilang, data yang kita miliki untuk kendaraan bermotor, Bang Syariah selama ini 15%, npl nya di bawah 1%. Rumah, selama ini Bang Syariah mainnya di angka 20%, dan PL-nya juga rendah. Uh, kalau untuk yang di atas 3 miliar nilai rumahnya, itu Bang Syariah mainnya di angka 25%. Dari angka-angka itu... Bisa memberikan sedikit gambaran dan masukan lah. Rencana aturan ini ditujukan untuk mencegah potensi bubble dan menurunkan angka NPL. Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau di konvensional, dengan sumber dana yang begitu besar, bisa jadi kekhawatiran untuk muncul, mas. Tapi di syariah, sumber dana-nya kecil, sehingga kekhawatiran untuk bubble yang diakibatkan oleh syariah kecil juga, mas. Karena itu kan sumber dana-nya harus syariah juga. Sumber dana syariah itu kecil, mas. Kalau di konvensional, sumber dana-nya besar, sehingga bisa jadi muncul pemikiran, kekhawatiran adanya bubble. Tapi kalau di syariah sih, karena sumber dana-nya kecil, kekhawatiran itu jadi kurang relevan, mas. Demikian pengamat perbankan syariah Adi Warman Karim. Saya Wendy Lim.